パギどうしとう。ございます。 Contohnya untuk tambahan satu anak itu tiga belas juta dua ratus untuk satu tahun. Kalau dibagi satu bulan itu seratus ribu. Pada zaman sekarang ini anak itu kalau dikasih makan dengan sekolah seratus ribu itu dimana gitu loh. Nah itu kan sebenarnya wakil rakyat dan pemerintah sebenarnya bukan tidak bisa berhitung, tapi cuman berambisi bagaimana caranya untuk mendapatkan、uh, pajak, tarikan pajak yang sebesar-besarnya gitu. Oke terima kasih Ibu Terima kasih kembali Pak Iwan, Pak r u d i Selamat pagi s i l a k a n Pak r u d i Ya perda-perda tersebut m e r u p a k a n lintar pengisap darah b a g i negara Dan rakyat kita Juga Sama juga bangsa pengisap darah itu Ya Pak r u d i Terima kasih Pak David Selamat pagi Pak David pagi. Ya s i l a k a n Bapak Kalau menurut saya Yang ikut bersalah atau ikut aneh adalah justru DPRD-nya Karena kan seluruh peraturan atau perda-perda itu harus disetujui oleh DPRD terlebih dahulu Jadi kalau rakyat makin miskin itu yang, yang buat miskin itu justru wakil rakyatnya juga Yang notabene juga rakyat Begitu komentar saya Terima kasih Pak David 633 Semel 160 masih diberikan kesempatan pada Anda untuk menyampaikan opini serta komentar di mana saat ini terdapat lebih dari 3.000 peraturan daerah terkait pajak kontribusi yang bermasalah dan meresahkan investor. Pak Seven, selamat pagi. Selamat pagi. Iya dengan Pak Ali. Silakan, Pak Ali. Silakan Pali. k a Iya, tidak heran lah kalau seperti itu. Soalnya yang gendut-gendut yang berpotensi besar itu sudah lari ke negara lain.、Itu. jadi yang di sini sudah tinggal sampah-sampah doang. Nah, mereka kan. アカミアン が, ににがジョージアンアワーをギトーやギャンサー g イトや、ヤングサウルスレットが、ヤングバリカーや、ファタムパー、ヤングレカジャリアンアワー、ヤングサンバサンパーやディアカミアンマレポッカン、オントヤングソアロカリアディアビシャプカムバンザニャーや、パチャニャー。 Jadi banyak kontribusinya macam-macam itu penyebabnya saya kira begitu masih. Terima, Terima kasih Pak Alianda yang lainnya selamat pagi Pak Martin. Iya selamat pagi. k a n Pak Martin. Ya jadi saya langsung aja jadi itu、uh, semua di kabupatennya itu、uh, sangat tidak mampu sekali s i b a n karena kepentingan politiknya lebih tinggi itu semua bupati itu nggak mampu untuk Bagaimana bisa memberikan support Untuk kepentingan ekonomi Jadi yang ada itu、uh, Membuat t e r d a untuk tadi itu Padahal sebenarnya Pendapatan itu kan dari pusat juga Nah ini perlu Pemerintah ini harus memperhatikan ini Jadi ketika, ketika keberhasilan Tidak ada disana tidak ada itu maksudnya Apa ya untuk memberikan support pada ekonomi PAD rata-rata itu kan Dari uang pusat juga itu Bisa akan ada proyek アシュレントパジャクバリ、レクセプリモンポーセルであると言うと、トランダー、また、インフ estacion、マスたレブレカナトラン、イタクトリクサンガマール、ジュガンガブラシル、アニアンプロアラスモンシェア、トラン、エマニアコ、パジャク、アタンフ estacion、アダディ、アラシディ、アラカンキプシャチモア、 サマシアンバジョンや。とめたねばや。とのばかりや。やでやれ、バーマシーニー。バーマシュピアン。やなまね。お。たばだ、バーそイン。かやね。ももバーガーやでやりやん。 パンダ、ヤングボードラン、パンマシュカン。パピッサーマー、キタプラティカン、カイエ r ジタル a ォンバンゴーナミス。ヤングヤタ e ィパン n タキザ、ヤングヤタジェニー、カイエニエウダンアイアフィジャーカンジェリブコタイン。パンヤスカリ、パラトランプラトワー、ヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤングヤング kita gubernur yang katanya coblos kumisnya itu d a s a r a h k a n pada ahlinya aja ahlinya dikenal a di n jalani n h、hmm. kita bahas itu g a d i kompas tuh berapa pemborosan yang misalnya ditanggung oleh masyarakat dengan keadaan kemacetan seperti ini yang lebih lucu lagi terakhir kami ada mendengar tentang ee, pajak ya pajak makanan katanya PPN tidak dikenakan、hmm. ya oke、okay, lah terima kasih saya bilang di makanan sudah tidak d i k e n a k a n pajak nih Tapi sekarang diganti menjadi banyak restoran gitu, lucu.、Hmm, terima kasih Pak Hendra selamat siang. Pak Hendra, Pak Hendra selamat siang. Baik sebenarnya terputus ya mitra bisnis. Silakan Pak. Iya ini kalau dilihat perda banyak banget ya tiga ribu perda yang menyangkut retribusi daerah ya. Berarti ini banyak benar ini ya. Sampai tiga ribu ya,、hmm. atau enggak dipikirkan gitu? Investor itu akan terbang jauh-jauh dari Indonesia ya, kalau dilihat seperti begini. Sudah keadaannya infrastrukturnya enggak memadai, ditambah dengan pajak-pajak seperti ini, retribusi seperti ini. Ini semua k a n mestinya diambil ahli dong, s e m a pusat ya. Karena ini semuanya nih, r a m p o k semua ya, di daerah ini s e m u a n i h パン、イシラー、アパナメーフォーマーシーニ、キャラサタリッツー、マシュラカン、パハキンヤマド、サヤニ、アキバダリバダ、アトノミダイラー、アキバダリア。パマリンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラウンサー、ダラ dengan sesuka hatinya bisa menutup ya ya satu hal bahwa ini、uh, sangat jelek sekali untuk perkembangan ekonomi di daerah tersebut, tapi yang jadi masalah adalah bahwa kalau daerah itu terlalu dilepas untuk membuat p e r a t u r a n n y a ya kita tahu sendiri bahwa uang-uang、uh, tersebut entah hari kemana juga, itu, itu yang resmi, bagaimana yang tidak resmi, kita tahu, t e n t u n y a Jakarta, Jakarta ini kan PKL itu kan sebenarnya ラスミラスミラスミラガジュガダヴェユランガナダダフ umutan フ umutanengajila。 Iya,、yeah, saya pikir mungkin karena di k i t a ini pertama apa kepala daerahnya kan dipilih langsung. Kedua, rata-rata Bapak s e b a g a i Bupati yang punya akses langsung ke Jakarta. Dia punya backing-an dari Jakarta, otomatis dia nanti kalau lihat ini dia bikin peraturan sendiri. Yang Ketiga, mungkin dalam hal ini blueprint-nya ada buku penasur-penasur. Jadi kalau ganti kepala daerah, Misalnya dia lihat ada sesuatu yang nggak beres, y a bikin lagi pola jarah yang baru peraturannya. Jadi tumpang tindih.、Nah, sehingga mungkin menurut saya memang harus benar-benar dibendahi.、Uh, jadi harus benar-benar dikoordinasikan dengan baik antar institusi supaya orang mau bisa investasi itu benar-benar jelas apa yang harus d i bayar, apa kemudian haknya dan masalah-masalah、uh, juga yang harus dihadapi. Saya rasa itu buat remasil.